artis legendarisnya Jawa Timur, artis sepanjang zaman yang punya suara merdu tentunya, ada Buing Gomoniti, Lilin, Herlina, Nyu Palapa. Sabasmi. Perkawinan desa txikito <laughs> 胡 Farmatolah yu